Ik ke hutan, kemudian menyanyiku. zien. ke pantai, kemudian niet Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Dengar aku mau di pasar Bosan aku dengan penat Minyah saja kau pekat Seperti berjelaga jika aku Seperti berjelaga jika aku sendiri Kecahkan saja gelasnya biar ramai Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terderah? Atau aku harus lari ke hutan? Thank <laughs> you.